Yeah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amdiya wa al Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu wa wa Fakt dat Allah Taala in Kitaab Ih Ikarim, wa-huwa asudakul qaalin. Raad bin Allah min al-siyatan al-rajiim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Allaah yaubasruk Karim Muhammad sallallahu alai wasallam. Ajaban li amri mukmini Inna amrahu kullahu khair. Allahu lazim wa sadaqa nubiul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat hadirat illahi Saya bersyukur kepada Allah menjadi seorang seperti ini, yang tadinya adalah seorang artis, yang bergelimang harta dan ketenaran. Dan selama itu saya gelisah minta ampun. Mudah-mudahan saya berbicara di sini menjadi inspirasi buat kita bersama. Salawat dan salam kita mohonkan senantiasa terlimpahkan keharibaan junjunan kita, orang paling mulia di muka bumi, pembawa syariat Islam. Dengan syariat Islam yang saya kenal itulah kita mampu untuk meraih derajat paling tinggi menjadi orang bertakwa. Dialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para inspiring, para pembicara yang kami hormati. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah. istriku dan anak-anakku yang kucintai. Saya lahir dari seorang RM Ediviono Almarhum. Seorang kejawen. Dari keturunan keluarga Solo. Mungkin anak selir ya. Karena di kampung, tapi Radenmas. Uh, saya kira itu nenek. Ternyata itu dayangnya bapak saya Jadi saya gak tahu siapa neneknya Mungkin dari kesunanan walau alam Ibu saya ikut suaminya Pangestu juga Kalau ibu saya sholat diketawai Ngopon jengkang jengking Ngapain jengkang jengking gitu Saya melihat dan mendengar itu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 menakuti guru dengan granat yang sudah dibuang amunisinya tapi masih ada detonatornya. Pingsan orang-orang itu. Dibuka itu, digelondongin granatnya glodok glodok glodok. Tuh meletus tapi tidak meledak. Dan itu suatu kejahatan yang luar biasa. Karena mengancam saja awas gua pukul lo itu teroris sudah. Ya itu teroris sudah apalagi mengancam bangsa, mengancam rakyatnya sendiri. Masya Allah itu, saya melakukan itu. Saya pernah ditembak dua kali, tapi tidak mempan dan tidak kena. Karena pistolnya bunyi, enggak bunyi, klik klik dua kali gitu. Ketika klik yang ketiga, dor gitu, seret pelurunya ke atas, kena pohon-pohon. Belakangan orang itu memang menembak saya, tapi belum ajal datang kepada saya. Berpikir saya. Ditusuk orang di Semarang. Belum menjadi artis, tapi sudah menjadi penyanyi andal waktu itu. Meninggal ayah saya. Tahun 80, saya kembali dari Semarang. Saya tidak kuliah. Kalau saya kuliah, pasti ekstrim. Pasti. Karena zaman itu, zaman buku putih, zaman Soeharto. Dan banyak orang yang ingin merekrut saya, antara lain komando jihad. Ayah saya mengatakan, aku ini intel. Kalau kamu mau belajar agama, ya... Aku ndak bisa ngajarin, tapi kalau belajar politik, aku ahlinya. Pokoknya kamu manut sama saya, gitu. Ya sudah, saya nurut saja. Dikirim ke Semarang, kerja di hotel, di hotel Patra Jasa dengan gaji dua puluh stres saya. Kerja gitu. Bayangan pengen jadi orang yang wah pengusaha terkenal, tentara, ya kurang tinggi. Gitu ya, sudah kerja di hotel satu tahun tujuh sembilan, tujuh satu tahun sembilan bulan ketika mau naik pangkat ayah eh, kakak saya pindah kerja saya keluar dari hotel itu malah jadi penyanyi di night club tiga bulan sudah dikontrak enam puluh lima mungkin sekarang sekitar enam ratus lima puluhan gitulah tiga bulan saja saya tidak mau melanjutkan di situ saya berkawan dengan seorang bernama res um, uh, siapa kapolda <tuh> rajab Letnan Rajab. Eh, nah, t'imasi letnan. Untung es Rajab. Maitu. Nah, Ietu basi letnan. Eh, nah, sem rasa aman is itu. Wanya praeman dis marang tapis eber. Taman ngan, policy yamber pankat letnan sattu. Oktu itu. Letnan dua, di barulurus, Bandung, Dari academica polician. Se pregi, kambali Dari smarang, katika esem ningal, sekabandung. Dibandung se di tankap ole, taman taman diari new bloody diminta menjadi vokalisnya dalam satu bulan saja seluruh grup band di Bandung tekuk lutut tekuk lutut di bawah grup band New Bladi. Hmm, itu kemudian saya ditarik ke Jakarta oleh Makara rupanya itu grup dari UI di mana di sana ada personil Tony Wenas, si Ikhans Fauzi dan mereka keluar gantikan oleh Hari Mukti kemudian ada Adi Club Project sebagai organin ya pemain organ meledak Tapi saya keluar dari Akmakara, kemudian melaunching sebuah lagu kegelapan. Gelap, itu. Kagum saya. Hah? Bagus banget nih suara. Eh, suara gue, gitu. Itu waktu subuh naik mobil, dengar suara itu di radio. Eh, suara gue. Di Garut. Karena saya berteman dengan uh, pemilik Dodol Garut, putranya yaitu Ato. Dari situ saya berpikir, gue besar. Daarom lama ik dat ik Jakarta Merekam lagu Adakamu zei Sejak itu Sampai hari ini Maaf dat itu Saya sulit menolak uang Sampai tahun moest Hampir jatuh Muncul lagu baru Ini lagunya Ingat? Hanya satu. Nah, itu Dengan lagu itu Jadi tahun 87 Kemudian tahun 93 Naik lagi Ketika naik itulah Gelisah saya luar biasa Saya rasakan kegelisahan itu Sejak tahun 80 Sejak mendapatkan bayaran pertama kali menyanyi Sampai tahun 87 Meledak Harga emas 22 ribu Harga 1 kilogram Emas 24 juta 8 ratus Penghasilan saya sebulan 60 juta. Berapa kekayaannya? Luar biasa itu. Kalau satu iklan 70 juta. Kalau sekarang hampir 1 miliar. Tapi tidak pernah membahagiakan. Gelisah saja. Malam tahun baru nyanyi dibayar 50 juta. Malam itu ketika mau tampil kedua kali mendengar penyanyi anggun C. Sasmi dibayar 65 juta. Panas hati saya enggak ada sedikitpun rasa bahagia dapat uang 50 juta. Jadi ini penyakit atau apa dan sebagainya, kelisah. Saya periksakan kejiwaan saya dan e, fisik saya ke dokter karena setiap hari berbulan-bulan buang air itu cair gitu. Apa maaf ya, ya seperti itu. Ternyata stres. Hidup saya di stres. Zeg hebben wat sociale activiteiten, social, mannermakan hartazaya, zbergeja. Zeg maar wat gelisah, Zeg maar wat glisazaya. Zeg maar wat glisazaya. ik maar wat glisazaya. Zeg maar wat glisazaya. Zeg maar wat glisazaya. Zeg maar wat glisazaya. Zeg maar wat dan Zeg maar wat glisazaya. Zeg maar wat glisazaya. Zeg maar wat Free fall. Ud terjun sendirian. Ga dapet kepuasan. Tahun 95 akhir. Saya berdialog. Dengan orang yang sama guru-gurunya. Seperti gurunya Ustad Felik juga. <tik> <tik> Weh, mangel lo doang. Gue juga. Oh. Menurut saya lebih baik dari kafir menjadi muslim. Ketimbang muslim dari kecil tapi maksiat terus. Saya enggak menyadari. Makan babi dan sebagainya enggak tahu. Pantesan orang seperti itu. Sulit mendengar agama. Sulit menerima agama. Sulit. Dan sampai hari ini saya merasakan kesulitan itu. Tapi ada tekad yang sangat kuat. Ketika itu saya pada kondisi terjun payung. Mati, mati. dah gua mati, mati. Karena selalu perfect gitu. Loncat, pull, reach yeah. Nyanyi Nyanyi-nyanyi yeah. sambil mendarat Wah, oh, oh, Gila amat orang ini Itu Kalau balap-balap motor Gue gak mampu kayak lo, maka gak jatuh-jatuh Oh, lo, lo sejamping so Tak, patah kaki eh, Gak apa-apa nah, Tahun 95 akhir Di bulan puasa Saya berdialog dengan seseorang dan orang itu het trainer handel Dalam dialog itu Saya bertanya, terjawab dialoog, Nanya, dijawab hebt een dialoog, je hebt een dialoog, En tennis, je hebt een dialoog, je hebt een dialoog, je mau lebaran gitu ya. Terus uh, dikasih duit gitu, terus sepatu baru tuh. Nanti ya dibulin ini itulah uh, ah uh, ah uh, gitu. Nah, itu yang saya rasakan. Uh, terus kalau ini gimana, Ustadz? Begini, begini. Ah, uh, kalau ini ah uh, semua terjawab. Saya punya komitmen. Aku harus bertobat. Ternyata saya tuh ingin merubah diri saya sejak tahun 80 itu. Cuma gak pernah ketemu Ustadz yang lurus. Yang ada garis keras. Garis ini, garis itu. Yang garis lurus itu ndak ada. Hmm, oh haram itu. Ah, bu, bu, bu. Tapi dia sumbangannya mau. Joget-joget dengan perempuan tuh gak boleh. Proposalnya datang tak kasih duit, mau. Tapi dia ngeritik. Tapi mau duitnya. Ah, keras macam apa ini? Ketika ketemu Ustadz garis lurus, dalam dua jam saja, aku bertobat gitu. Padahal bukan 2 jam itu prosesnya sudah lama. Cuman ketemu yang beneran gitu ngomongnya. Kemudian saya tinggalkan dunia artis besoknya. Produser, wartawan, televisi dan teman-teman mencaci maki. Lu mau makan apa har? Lu dari artis kan bisa kaya. Eh, lu lihat tuh cicak. Apaan? Dia nggak punya apa-apa dia makan. Maksud lu? Cicak aja makan, ah sok ustad lo Daripada lo sok kafir <risas> Ini memotivasi saya lebih Mempertahankan omongan itu cek wah oh, Gila, gue udah ngomong begini artinya, Gila, gue mesti praktekin Betul-betul saya praktekan Rekaman, enggak deh, gue gak rekaman Loh, ini perjanjian Dua album, tiga album kontrak baru dua, dua album lagi Satu album sudah berjalan Album terakhir itu dikarang oleh Anang Asanti itu. Nah, itu. Lagunya Anang itu. Di sini, di dalam nadiku. Ah, udah, udah, udah. <tuh> Kemudian, baru beredar sebulan, ditarik. Itu lagu konsumsi tahun 97. Ditarik dari peredaran, diusir dari televisi, dimatikan uh, karirnya. Kita undang hari bukti, jangan-jangan dia sok suci. Ik heb het gevoel dat ik het heb gevoeld. Ik heb het gevoel dat ik het heb gevoeld. het diskusi diskusi ik het heb gevoeld. Ik heb het gevoel dat ik het heb gevoeld. Ik heb het gevoel dat ik mengaji heb gevoeld. Ik heb het gevoel dat ik het heb amat besar saada. Kebahagiaan Luar biasa, saya baru tahu Makna bahagia itu Setelah saya dengan konsisten Kepada komit ya. Komit saya apa? Terikat kepada syariat Apa saja Berbicara, berbuat, makan Apa saja standarnya ini Wajib, sunat, mubah, makruh, haram gitu. Dan kebahagiaan itu terwujud Sampai hari ini Hampir 12 tahun pernikahan dengan Umu Haura, mana dia?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 Uh, dapurnya beda, nah, kok gitu? Nah, sejak itu istri saya hanya memakai pensil alis saja, karena semua lipstik dijamin haram yang dipakai itu, Ihh! nanti dicium suami, suami mencium bibir babi, foundationnya uh, dan sebagainya apalagi yang untuk pergi haji itu ada ada lotion kan itu mengandung propylene glycol, sodium lauryl sulfat. non-sulfilamin zalik. Jadi kalau saya bernostalgia ke belakang lagi, saya itu latihan nyanyi kerja keras antarain di rumah Bapak Haji Jarkasyi almarhum, anaknya ada di sini. Ini Mbak Dia ya. Ah, itu orangnya. Kalau gue bohong, tanya aja Mbak Dia. Kalau dia salah, dia yang bohong. Ah, <laughs> luar biasa datang tawaran saat ini sinetron nyanyi-nyanyi nasyid yang halal katanya show-show uh, panggung enggak karena patokannya ini wajib sunat mubah makruh atau haram gitu Abangnya yang nanya emang nyanyi haram gitu enggak al alwasilatu ilal harami haramun setiap aktivitas apa saja yang mengantarkan kepada keharaman, haram aktivitas itu. Gitu. Sampai saya jelaskan dan itu menjadikan inspirasi dan motivasi buat saya, seperti misalnya terus terang saja, film Ayat-ayat Cinta. Bagus? Oh, di sana mengajarkan kebohongan luar biasa. Pesertanya pakai kerudung, habis itu dibuka lagi, kemudian dia ngomong, "Itu kan profesi." Enggak standaard, wajib sunat mubah makruh haram. Ada manfaat dari situ ada. Tapi ajas Islam ridho Allah. Walaupun bermanfaat kalau Allah tidak meridoi, tertolak sama orang-orang itu. Itu. Jadi jangan melihat Islam kulitnya. Adaman hmm. ada manfaatnya, ada bermanfaat. Tapi tidak barokah kepada pelaku-pelakunya itu. Boleh enggak dalam Islam menikahkan pura-pura? Enggak -pura? boleh. Terima nikahnya. Itu kan permainan. Jadi hukumnya, jadi nikah itu. Statusnya apa? Habis itu, kemudian pemain film itu bergandengan. Seperti suami istri. Di sini haramnya. Tapi kita lihat, bagus banget. <gasps> Menteri nangis, Ustadz nangis. Istri nangis. Ada manfaat di sana. Menjual acara itu dan merusak Islam. Hmm, ya, sepertinya oke. Okay. Kemudian kerudung gaul, hmm, kerudung ditaruh di dalam, dimasukin ke dalam, nggak boleh. <tik> Langsung tersinggung. Kenapa? Rohmat. Allah memberikan rohmat. Buktinya apa? Tersinggung oleh ayat ayat Allah. Siapa yang mendapat rohmat? Orang yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Aku pengen jadi orang itu. Bagaimana buktinya Allah mencintai kita? Yaitu dengan Tersinggung oleh ayat-ayat Allah Nah ketika saya dibilang Hari Mukti yang banyak amalnya Banyak pesantren yang disumbang Sunatan Masa dan sebagainya Ustadz ini ngomong Mas Hari amalnya bagus Banyak gitu GR kan Toeng, gitu. Tapi seperti lilin yang menyala Di tempat yang gelap Keren dong Ustadz Iya dong Cuman satu batang lilin apinya kecil, ruangan gelap itu bisa jadi penerang. Oh ini jalan, ini ada lilin, ada patokan itu. Kenapa lilin itu nyala? Karena dibakar. Dibakar tubuhnya, membakar tubuhnya. Nah hari mukti seperti itu. Tenaganya, pikirannya, hartanya bermanfaat. Tapi tubuhnya terbakar di neraka nanti. Karena Islam tidak melihat manfaat. Tapi ridho Allah nah bermanfaat harta hari mukti tapi Allah nggak rido bergoyang seperti itu di panggung membuat penontonnya berjingkrak jingkrak nggak sholat apalagi ibu-ibu yang nganter anaknya nonton Justin Bieber nggak sholat masya Allah ini anak kafir ditonton nggak sholat lagi hmm gitu kemudian saya bertobat kepada Allah dan saya sangat bahagia saya konsisten dengan apa mengaji berdakwah mengaji berdakwah dua detik lagi Demikian, wassalamualaikum salam wabarakatuh barokatu, pas!